Selamat pagi Pak Tony Pagi Ya s i l a k a n Pak Tony Ya saya kira u n d a n g u n d a n g itu harus jelas ya Saya n gak g tau h udah ada atau belum Kalau yang namanya untuk infrastruktur Masyarakat itu diwajibkan untuk mengikuti peraturan pemerintah Ya bidang tanahnya itu diambil atau whatever itu karena untuk kepentingan orang banyak Tapi masalahnya ini masalah pembayaran ganti ruginya ini Udah bukan rahasia lagi dari atas 5 juta per meter sampai bawah cuma 100 ribu itu udah bukan rahasia makanya kenapa rakyat itu sampai mengancam-ancam n g gubernur itu karena mereka udah benci jijik sama yang namanya apa r pemerintah aparat pemerintah itu kan sebenarnya gajinya dari kita kita juga nih masyarakat tax payer tapi mereka i t u ngerasa mereka tuh bos gitu loh mereka ngerasa mereka penguasa padahal mereka apa kalau g a k ada gaji dari pajak mana bisa nah mereka itu tukang tukang catut gitu loh dari lima juta tinggal seratus ribu siapa yang nggak ngamuk saya juga ngamuk Hmm. makanya harus diatur dengan undang-undang masyarakat juga harus taat dengan undang-undang nah konsekuensinya pejabatnya itu juga harus benar jangan-jangan s e m b a r a n g a n begitu makasih oke,、okay, pagi Bert iya, selamat pagi s i l a k a n Mbak g a e tujuh sekali dengan barusan t e l e l p o n tuh gitu tapi ah, memang agak dilema ya saya lihat ini juga ada mafia tanahnya nih ada mafia tanahnya, ada spekulan tanahnya gitu ya jadi harus jelas undang-undangnya jelas undang-undangnya Dan juga jangan seperti waktu zaman konde baru itu, jadi harga tanahnya itu 5 juta sampai ke masyarakat cuma 100 ribu,、hmm. bahkan kadang-kadang masyarakat Katrima k e dititipkan ke mana, ke, umpamanya ke kelurahan gitu, tetap ke telah beberapa saat hilang semuanya. Itu、hmm. jadi itu jangan sampai terjadi itu, ya. Oke,、okay. terima kasih. サラシシャルシャルシャルシャルシャルシャルシャルシャルシャルシャルシャルシャルシャルシャルシャルシャルシャルシャルシャルシャルシャルシャルシャルシャルシャルシャルシャルシャルシャルシャルシャル Proyek-proyek yang selama ini lu penggalai akan bisa menjadi l a n c a r g u n t a y a g i t u Mbak、hmm. Terima kasih Oke、okay, terima kasih nah, Pak Andra e selamat pagi Selamat pagi Silahkan Mbak Gampang aja kok Sebenarnya pemerintah cuma ada satu aturan Dimana kita membayarkan semua penggantian yang sewajarnya Contoh misalnya satu contoh yang dekat kita l a r i Kelapa Gading n j o p harganya cuma tiga juta Kenyataannya, harga tanah itu adalah 8 juta. Kalau memang 8 juta, bikinlah naikin NJOP-nya 8 juta. Nah, d a kalau misalnya dia mau bayarnya 8 juta, bayar pajaknya 8 juta dong NJOP-nya. m a s a r a k a t Indonesia kan cuma mau menang sendiri, John. Mau digarap tanahnya, mau diganti logi dengan NJOP 3 juta, dia protes ribut bawa masa. Sedangkan bayar pajaknya maunya 3 juta, padahal kenyataan pasar 8 juta. Nah, itu kenyataan di Indonesia ini enggak. konsisten gitu pemerintah kita nah karena itu kalau memang 8 juta kita ganti kira 8 juta masyarakat juga bayar pajaknya 8 juta per meternya i t u n g a n n y a kan gitu kalau semuanya、hmm. jalan lancar saya rasa semua bebas n be、hmm. gak g ada masalah saya sebagai rakyat pun juga saya kasih kalau harga rumah saya memang kena jalan yang harus diganti rugi yang wajar kenapa kita mesti t e r s u l i t untuk lancaran pemerintah kita hmm. Hmm. struktur jalan itu aja kebanyakan n gak sesuai dan banyak calok sih yang pusing パイコパイコ Misalnya diganti lima juta per meter masukin di foran、hmm. Jangan cuma iklan buat kampanye itu dibanyakin gitu loh Lalu juga masalah yang anarkis masa Kalau memang mereka masa itu salah Ditindak, jangan dibiarkan gitu loh、hmm. Bener mentang-mentang sama pejabatnya korup Masyarakatnya anarkis sama-sama bikin salah Jadi ego dia, makasih Oke,、okay. Sudah u n d e l a n Pak Tony, selamat siang、Halo. Pak Tony, a komentarnya menurut saya Uh, mau, bikin, mau bikin jalan itu tuh gak mungkin baru rencana s a tahun u u d t a Jadi jauh-jauh hari udah di, dipublikasikan ke masyarakat Jadi gak ada orang yang beli rumah itu lagi Atau orang udah tau lah dari lima tahun sebelumnya Lalu mengenai harga Harga itu harusnya dicantumkan di koran, di mana, di internet, di kelurahan, atau whatever, dimanapun Jadi semua rakyat tuh langsung tau, oh saya berhak dapat segini Masih ada ruang negosiasi, misalnya NGOB-nya berapa, berapa Itu jelas gitu Yang ada sekarang kan semua c a l o tanah yang main tuh c a l o tanah semua datang Itu juga aparat-aparat biasanya mbak Dari mulai k e l u r a h a n Mereka paling s e n e n g itu Kalau kena ada gusur-gusuran Syukur aja kalau ada yang ditusuk mati itu Masa t u jahat sekali Orang rumah itu buat tinggal Bukan sesuatu yang berlebihan gitu loh Jadi pemerintah harus ada manajemen Saya pikir juga pemerintah itu Harus bisa lah Masa sih orang-orang kayak pemerintah S2 dimana dimana Masa dia gak bisa Saya aja yang cuma S2 d i m Australia aja i a u bisa mimpin Mimpin dengan baik gitu Asal kita mau niat dan jujur gitu Makasih Baik terima kasih Pak t o n n Pak Yusuf selamat siang Selamat siang Komentarnya p a k Iya、e, sebetulnya itu yang perlu adalah Bukan ganti rugi tapi ganti untung Itu yang pertama、uh -huh. Nah yang kedua kemudian、uh -huh. harusnya ada undang-undang Ya kalau undang-undang itu Kalau semua、e, tanah yang dibutuhkan untuk infrastruktur Rakyat harus melepas Tapi ya itu tadi ganti untung Mm -hmm. Nah kemudian Memang kalau dilihat Tanah di Indonesia s e b e n a r n y a kan subur Sayangnya kalau dipakai untuk infrastruktur、mm -hmm. Yang、e, mau n gak g mau Itu akan selamanya tidak bisa dipakai、mm -hmm. Nah mungkin Kalau misalnya pembuatan jalan Misalnya jalan kol Ya jangan pakai di atas tanah Berarti jembatan Memang dalam jangka pendek lebih mahal Tapi dalam jangka panjang itu jauh lebih murah Dan tidak menimbulkan s e n g k e t a Dengan masyarakat, paling cuma spot-spot aja untuk tiang-tiangnya、hmm. Ya, sebagian, terima kasih Baik, terima kasih Selamat siang, Pak Yono、dan、Selamat siang Komentar Anda, Pak? Ya, ini yang menjadi masalah-masalah pembebasan Dan masalah itu, rasanya ya Kelihatannya ini daripada kebijakan pemerintah yang salah s a k a d i m a n a p u n di negara-negara yang artinya mempunyai s i s i p o l Itu yang berperan penting adalah negara. Kah negara nggak punya uang? Negara itu bisa menerbitkan sun, ori, dan sebagainya yang seperti sekarang ini kan dilakukan. Kenapa kok itu tidak dilakukan? Lalu kedua, kenapa memberikan keuntungan hanya sebelinder orang? Lalu kemudian dengan、uh, pembebasan tanah dan sebagainya.、Nah, ini kan hanya ekses sebetulnya. Tapi kalau itu proyeknya s u d a cukup bisa dilakukan dengan benar untuk... kepentingan bangsa dan negara dan rakyatnya saya rasa yang rakyat yang memiliki tanah tidak akan berani begitu, jadi salah satu ya liberalisasi yang terjadi bahwa ini hanya menguntungkan dari kaum parpol orang-orang parpol yang duduk di pemerintahan lalu ingin menikmati mendapatkan hasil dengan artinya memorotin bangsa negara Indonesia ini itu aja, terima kasih, terima kasih. Selamat, siang. selamat siang, Pak Sihotan selamat siang selamat siang komentar Anda Pak ya sebetulnya tujuan pemerintah itu baik cuma tidak ada transparan dari pemerintah kepada masyarakat berapa ganti rugi dan kapan diberikan tidak terbuka jadi semuanya pakai perantara-perantara sehingga yang sampai kepada masyarakat itu、uh, sangat rendah sekali Penilaian bukan harga pasar, tapi harga yang telah dipatuh oleh pemerintah. Jadi, dengan sendirinya, pemerintah itu merasa rugi. Sebetulnya, kan diberikanlah ke, keuntungan kepada mereka, bukan ganti rugi, tapi ganti untung berapa persen, sepuluh persen. Ada b a w a nego secara terbuka, sehingga masyarakat itu tahu bahwa kepentingan tanah yang diambil itu adalah untuk masyarakat umum. ...dan juga kemajuan masyarakat sendiri nantinya sebagai alat transportasi gitu. Terima kasih. Bapak n u r i a n t o silahkan. Selamat siang, Mbak,、Dengan、dan e n g pemirsa Pak s e k e t Kalau saya melihat wajah-wajah para pem aparat pemerintah kita... ...itu rasanya nggak jauh dari mereka yang bermain sendiri dah. Jadi tanah itu susah bukan karena rakyat, tapi karena sudah dimafiani oleh mereka sendiri. Sehingga dalam hal ini pemerintah memang harus sangat tegas, sedikit tangan besi lah terhadap orang-orang yang seperti itu. Sebetulnya sebagian dari mereka itu hanya rakyatnya hanya menjadi paman, jadi kurban aja. Yang punya kerja itu sebetulnya ya aparat-aparat mereka-mereka sendiri itu aja yang mem memakai rakyat. Terima kasih. Selamat siang. Halo. Ya, dengan Bapak? Yamri. Pak Yamri, silakan ya. komentarnya, Pak. <tuh> so, menurut saya, kita melihat dari pengalaman yang lama, itu memang kita harus mencoba untuk Modalnya Pak a l i s a d i k i n jadi、hmm. tidak perlu lama-lama dipatok, kemudian dorong pakai traktor Karena kalau nggak begitu, nggak akan pernah selesai b e n a r pendapat orang pertama t a d i、hmm. itu aparatnya yang bermain, dia udah tahu, kemudian dia u d a naikin keluarganya Besok n b p n y a di dalam pun、hmm. aja, s n j o b a ini udah naikin juga, jadi dia memang dia bermain sendiri Oke,、hmm. kalau pemerintah pusat mengatakan itu harus berubah, sin kalau nggak mau dengan f a s i l a s itu, i d o r o n g pakai traktor selesai. Terima kasih. Baik, terima kasih. y a dengan Bapak.、Oh, iya, sorry, Pak Amir. Iya, Pak Amir. Iya, ini saya setuju tadi pendapat sebelumnya itu memang mafia, gitu. Masalahnya kan pemerintah kita tuh, ya, maaf aja ya, Pak SBY itu ketegasannya e m a n g lemah banget. Jadi ini kemana-mana efeknya, gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih, Pak Amir. Iya, Pak Robert, silahkan komentarnya, Pak Robert. Nah, sebetulnya sih Kalau menurut saya Itu gampang kok Tinggal presiden keluarin impresa aja y a n g s u k s i presiden bahwa Sepanjang jalur jalan tol itu tidak akan diberikan izin Selain izin jalan tol Artinya apa? Kalau masyarakat mau bikin bangunan Di atas tanah tersebut IMB itu tidak, tidak boleh dikeluarkan Karena itu digunakan untuk kepentingan、uh, Kementingan negara gitu loh k e p e n t i n g a n rakyat banyak Dan, dan juga n j o p n y a itu harusnya Otomatis diturunkan Harusnya bukannya di, Dinaikkan, harusnya diturunkan Kalau、hmm. perlu menjadi Tanda rendahnya gitu, jadi biar masyarakat itu、uh, Memiliki rasa efek jerah Kalau n gak g ada Strategi yang luar biasa n Gak g akan selesai Justru Harus ada langkah-langkah Dari pemerintah mau atau tidak Kalau mau bisa kok Tentara a d a Polisi banyak. d i j a k p a n a h y a semua turun ke situ. Jadi n n g a a j kalau ada petugas-petugas itu pun, b a k e t pun n gak akan b r a n gitu loh. Dan memang harus ada sedikit peraturan yang dibuat memang kalau putus jalan tol, itu harus tanah tersebut tidak boleh diizinkan untuk izin-izin yang lain.、Gitu. Baik, terima kasih、eh. Pak Robert. Bapak、Amin. Skandar ya. ya. Ya Bapak. Selamat siang. Selamat siang. サマチアンパウィーリサマチアンパウィーリサマチアンパウィーリサマチアンパウィーリサマチアンパウィーリサマチアンすウィーリサマいアンパ ジャリカタランドパータジヤセブロミヤ、モンゴナタンタラ、モンゴナタンポリシー、インフラトハリアンスウィールド、パラインプレジヤランド、パラプレジヤランド、パライプレジヤランド、パライプレイパラインプレイパラインプレイパライプレイパラインプレイパラインプレイパライプレイパラインプレイパラインプレイパライプレイパラインプレイパラインプレイパライプレイパラインプレイプレイパラインプレイプレイパラインプレイプレイパラインプレイプレイパラインプレイプレイパラインプレイプレイパラインプレイ Uh, pembangunan ini jalan lancar, tidak tersendat Karena kalau yang sekarang ini kan Masa ya, sehingga akhirnya Rakyat、uh, setiap tahun Harus menangguh beban,、hmm. akhirnya kenaikan jalan t o l Padahal, seperti kita ketahui Jalan t o l Jagorawi itu kan Sudah break in point e t a p i mereka mengatakan、uh, Ini ada Faktor inflasi dan sebagainya Jadi rasanya n g g a k masuk akal, terlalu dipaksakan Sehingga akhirnya サキンバレタピジャー、マンバーン、ディスモアセット、ハンバー、パルカジラ、エコノミティアティンギ、サンコモティアン、ヤングティガー、バワー、セクリンテル、ジャリパンタハ、イリサンアタキウンドンガンバー、サキンバレタピジャー、マンバー、アンパティ、ソパジャー、パデリサー、ヤキウンバー、インイスピッチュ、リマガ。ハロー、サマチアン、ソレパイアン。サマチアン、ソレパイアン。 kelihatannya sih, apa namanya kalau menurut、uh, pendapat saya, selalu ada masalah terhadap pembebasan lain. Pertama dulu, dari segi、uh, pengambilan keputusan terhadap pembebasan itu, tidak melibatkan masyarakat. Jadi selalu uh, but, uh, top up, top, top ke down gitu ya. Top down bukan dari uh, apa, uh, bottom up gitu ya. Kedua, itu Uh, korupsi juga jadi apa namanya y a seharusnya j a t a h masyarakat、uh, apa yang sampai ke masyarakat belum tentu apa 50 persen jadi udah dibagi-bagi di atas dulu nah jadi saya pikir itu apa namanya itu yang perlu dibenahi sebenarnya mungkin jalan keluarnya dimusawarakan dulu dari、um, tingkat RT kelurahan sampai ke atas baru dilaksanakan kalau nggak bisa ya cari jalan atau c a r i、uh, apa lahan yang lain Begitu. Baik, terima kasih Pak Ian, Pak a d i selamat sore Selamat sore Pak s i l a k a n Pak a d i Saya mengangsulkan dua hal saja Pak Yang pertama Untuk pembangunan infrastruktur Itu pemerintah harus membuat undang-undang Untuk pembebasan lahan Itu kalau non-komersil ya. Jadi supaya Uh, semua masyarakat itu tunduk kepada undang-undang pembebasan lahan Untuk pembangunan infrastruktur yang sifatnya non-komersil Seperti jalan raya bukan tol Tetapi kalau tol itu sebaiknya、uh, Masyarakat pemilik tanah itu Dilibatkan dalam bentuk profit share atau apapun itu namanya Di dalam perusahaan itu Sehingga masyarakat itu dia dirugikan Saya pikir masyarakat sekarang kan sudah pada gergat Jadi d u a hal ini yang saya sarankan untuk mendapatkan titik temu kendala-kendala pembangunan infrastruktur baik itu sifatnya、uh, komersil maupun non-komersil. Demikian dari saya, terima kasih. Halo Pak e d i Halo ya, s i Ya s i l a k a n s i l a k a n Pak e d i Ya saya setuju dengan pendapat yang kedua karena merasa masyarakat tidak dapat keuntungan apa-apa dengan apa,、uh, dibangunnya jalan tol. Yang dapat keuntungan adalah investor. Yang kedua adalah undang-undang jalan tol itu、uh, tidak berpihak. Maksudnya seperti di luar negeri itu sekian tahun sudah menjadi m i l i k negara.、Gitu. Ya itu saja、ah? Pak Edi? Halo? Ya itu saja Pak Edi? Oh iya gitu aja Pak. Ya baik terima kasih Pak Edi. Halo selamat sore Pak m a h e n d r a Ya ide-ide saya pemerintah mengganti... Ganti ruginya itu lewat bank, jadi masyarakat itu percaya kalau ganti ruginya lewat bank. Jadi dengan mempunyai tabungan di bank itu dulu, kemudian pemerintah menggantinya sebesar yang d i p u k a n oleh pemerintah. Terima kasih.